Kalau Felix Xiao adik saya lah saya panggil itu. Dia Cina asli. Saya separuh Cina. Saya ibu saya Cina, bapak saya enggak, tapi saya kan Cina juga. Separuh Cina, mata saya kan sipit. Adinda Felix Xiao diusir karena tidak bisa menjilat penguasa. Dia diusir kalau saya dikejar pakai parang, pakai mandau. 20 sampai 30 parang bawa tombak segala macam Dikejar sampai tangga pesawat terbang Ditebas kaki saya sempet Saya angkat aja Fahri Hamzah juga dikejar sampai lapangan terbang Kalau saya sampai tangga pesawat terbang Di Korea saya mau ditangkap juga Ada pengaduan dari Indonesia bahwa saya ISIS Empat hari ceramah saya itu direkam pakai mobil intelijen Korea. Saya tidak tidur di hotel, saya tidur di masjid. Saya bawa jemaah tiga hari, pindah masjid, tiga hari pindah masjid. Karena saya jemaah tablik. Kalau saya pergi ke luar negeri, saya senangnya sambil keluar, sambil dakwah. Saya bawa lima puluh orang ikut tablim, tiga jam, segala macam program-program jemaah tablik itu. Tiba-tiba satu hari pimpinannya kolonel tentara menjumpai saya. Dia bilang saya sudah merekam semua ceramahmu, pakai satelit lah hebatlah, ya mahal lah itu. Dan sudah kami terjemahkan dalam bahasa Korea semuanya. Tidak ada kamu seperti yang diadukan oleh orang-orang itu. Dia bilang tugasmu kerjakan aja. Kalau saya salah tangkap aja. Padahal itu waktu itu minus 11 derajat Celsius. Anak buahnya tidur di mobil. Saya turun dari atas itu kan tingkat 4 tu. Tangganya itu di luar tingkat 1, di luar tingkat 2 gitu. Jadi kalau mau sholat di tingkat 1, saya keluar dulu. Keluar baru masuk. Mas, saya lihat kok ada orang di mobil gitu. Padahal minus 11 kan. Rupanya ya itu, intelijen. Tapi saya sudah 4 hari ini mengikuti Anda, Anda tidak tidak ekstrim. Dia hormat, dia kasih kartu namanya sama saya. Besoknya saya ceramah di hall, di gedung. Ada 4 ribuan orang yang hadir waktu itu. Tiba-tiba saya seperti mendengar suara lah. Ada marawis. Orang Korea sediakan mikrofon banyak, terus sediakan organ dengan gitar Gibson. Tapi enggak dipakai, marawis kan enggak pakai gitar. Tapi tiba-tiba saya begitu mainkan gitar itu, mainkan gitar itu, mainkan gitar itu terus saja. Saya ceramah saya bilang nanti habis ceramah saya mau main gitar satu lagu. Orang ketawa-tawa senang. Senang, saya ceramah saya mainkan gitarnya, putus Jacknya putus, gak bisa main Kan gitar listrik Kek, kek, kek, gak bisa Saya bilang gak rezeki, saya tutup dengan pantun Rupanya operatornya itu ada 8 atau 6 orang Lari-lari diganti tuh Kabelnya, kreng, kreng, rong hidup Saya mainkan lagu Ebit, GAD, lagu Ayah Udah masuk Youtube tuh Saya mainkan satu lagu Habis itu saya pulang ke masjid Habis asar tentaranya datang lagi Intelijen yang hormat Kami ditarik ke kesatuan Ternyata anda bukan ISIS Seperti yang dilaporkan Ya memang saya bukan ISIS Tapi kamu tahu dari mana Saya bukan ISIS Komandanmu tahu dari mana saya bukan ISIS Kamu main gitar ISIS mengharamkan gitar <laughs> uh, Dan kamu main musik itu grade 8 Cara main klasik kita tahu, gak mungkin baru belajar dua bulan mesti kekreng, kekreng, kekreng. Ini kini saja. Dan saya selamat. Sisanya hari, lima hari lagi saya bebas kemana-mana gak ada lagi ditahan. Jadi pastilah ada pengaduan. Di Batam saya dibatalkan panitia karena didatangi oleh parat. Gak boleh, panitianya gak berani. Tapi kemudian diambil oleh Sumatera Barat. Sumatera Barat berani mengkelilingkan saya. Tiga hari yang di Batam itu batal Akhirnya untuk Sumatera Barat Kampung kelahiran kakek saya Pageruyung. Kan kakek saya orang pake batu sangkar Saya keliling Nah setelah itu Saya masuk ke Batam berani. Dan sekarang saya mendengar Setiap saya ceramah tidak lagi di, didatangi oleh aparat kepolisian Tidak lagi datang Tapi saya sempat 11 bulan gak boleh ceramah di TV 11 bulan Semenjak saya membacakan keputusan di ILC... Keputusan Majelis Ulama Indonesia di ILC... Tentang Ahok menghina Quran dan ulama... Saya tidak boleh masuk TV 11 bulan. Tapi sekarang sudah boleh. Kemarin saya masuk tv 1 Berarti saya sudah enggak. Felix Yau masih saya enggak. Saya sudah selamat. <guluh> Tapi saya sedih adik saya Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Ini adik angkat saya ini. Saya baru teringat waktu kemarin saya umroh beliau jumpa saya di kamar tidur saya. Dia baru sampai jam 12 malam, jam 1 dia masuk kamar saya karena saya habis subuh pulang ke Indonesia. Dia ketemu terus cerita-cerita ternyata dia disekolahkan oleh bapak angkat saya namanya Haji Hashim NT. Saya panggil ayah. Uh, kepala LLRJ Sumatera Utara. Dialah menyekolahkan Ustaz Abdul Somad ini masuk pesantren Rodotul Hasanah. Jadi saya kenal dia baru taman SD hitam orangnya. Dari dulu kurus itu, makannya sedikit. Beliau tuh makan sepiring nggak habis itu, sepiring tidak habis sampai sekarang. Makanya dia kurus. Saya sepiring habis <laughs> Kemarin dia diusir katanya di Hong Kong. Pasti ada laporan dari sini nggak mungkin. Masuk ada orang Hong Kong tahu sama Abduh Somad Mesti ada laporan dari sini lah. Sudahlah. Kalian nilai aja. Kalau kami yang dilarang-larang ini orang jahat, kalian ikuti mereka yang melarang kami. Tapi kalau menurut kalian kami orang baik, kalian tinggalkan orang yang melarang-melarang ulama-ulama itu. Jangan pilih lagi 2019. Gitu aja. Korefot. Jangan memberontak, tidak boleh. Yang rugi kita orang Islam 88.7% di Indonesia. Tapi kalau pemilu depan kita nggak pilih dia mau apa? kayak Gubernur Jakarta pemilihan gubernur dia nggak menang lagi mau apa? reklamasi dicabut raperdanya sama Anies Alexis ditutup mau apa? nanti kalau ganti penguasa mungkin mungkin kami malah jadi Ustaz negara, ya kan? ya kan? pengajian di istana gurunya Bachtiar Nasir, Erik Shau, ya kan? Abdul Somad, Tengku Jukarnain, ya kan? bisa saja. Allah Bisa menakut Faalu lima yurid Faalu lima yurid Allah kuasa menjalankan apa Allah mahu begitu saja bukti dilarang tidak ada tapi panitia ditelepon dan didatangi ada saya diikuti intelijen ada Ustaz Abdul Somad diusir dari Hong Kong itu kenyataan mungkinkah Ustaz Abdul Somad diusir dari Hong Kong tanpa adanya pengaduan dari sini? Namun mungkin memang kenal orang Cina Abdul Somad hanya, lu orang Abu Samad, lu orang celama, we orang tahu lor, tidak tahu lor, mesti ada laporan lah lalui sini. <tid> Tapi sudahlah, dia lagi berkuasa, biar saja. Orang sedang mabuk kekuasaan, biarkan saja. Di nasihati nggak bisa, mana bisa Orang tidur, membangunkan orang tidur kan susah. Silap-silap ditendangnya kita, bangunkan orang tidur, bang, ditendangkannya bisa kita. An-nasun yamun idza mati ita bahu. manusia sedang tidur biar aja enggak apa-apa